Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Herman Jambek. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Melangit dan membumi Seperti biasa sebelumnya Yuk mari kita ngopi Ngopi Ngobrol perihal Islam Ngobrol perihal iman Seperti biasa juga, saya selalu mengatakan untuk bisa mencerna apa yang ingin saya sampaikan ini, kita harus relak dan tenang. Gak boleh pakai nafsu, nggak boleh pakai pikiran, nggak boleh berprasangka buruk. Relak, tenang, dan dengarkan. Jangan sepotong sepotong. Karena kalau sepotong nanti jadi salah tangkap dan salah persepsi. Di sini saya tidak pernah menyalahkan siapapun, juga tidak menyudutkan siapapun. Saya sebetulnya hanya menggambarkan pengalaman diri sendiri, pengalaman rasa batin sendiri, pengalaman apa yang pernah saya alami sebelumnya. Makanya itulah disebut pakekat ma'rifat adalah ilmu kenyataan, ilmu yang pernah dialami, pengalaman. Jadi pakekat ini bukan hayalan tapi pengamalan, pengamalan, pengalaman dan pengamalan. Jadi pengalaman dari pengamalan yang pernah kita lakukan. Apa yang telah kita perbuat diceritakan, makanya ilmu rasa ini adalah ilmu yang sejatinya benar sejatinya Islam karena pernah dirasakan. Dan semua orang saya yakin pernah merasakannya walaupun berbeda. Caranya berbeda kisahnya. Seperti faida aroda aya uh, faida aroda saya ayakullahu kun tayakun. Kun tayakun di sini kalau seandainya Allah berkehendak maka jadi jadilah. Nah makanya ini adalah kunnya ini setiap orang berbeda kun payakun ada orang yang kun payakunnya itu setelah e, menurut e, teman saya juga itu sahabat saya dia mengatakan e, teman saya ini ustad e, kunnya itu ketika dia ngasih ke orang ketika dia sudah kuhu oh, tiba-tiba dia mendapatkan suatu hikmah berkah entah ketenangan hati entah tiba-tiba dia dapat rezeki yang tak terduga ada lagi satu lagi setelah saya ber, eh, apa setelah saya jima bertemu dengan istri dan lepas perasaan lega terus sama istri juga akur tidak terjadi percekcokan setelah itu saya merasakan ketenangan batin ketenangan jiwa saya dan ada rezeki rezeki yang tak terduga artinya Guru setiap orang berbeda-beda namun intinya sama intinya sama itulah hakikat hakikat ini adalah rasa dari pengalaman. Nah, kembali ke poin awal yaitu antara melangit dan membumi. Nah, hakikat ini adalah membumi karena dia dari langit dulu turun ke bumi. Dari ma awaluddin ma'rifatullah, awal mengenal din adalah ma'rifat dulu, terus turun ke hakikat, turun lagi ke tarekat dan syariat nah sedangkan yang disebut ketika orang-orang pada umumnya mengawali pengenalan Allah dari syariat itu mentok bahkan menuju tarekat saja susah sudah di tarekat juga tidak mungkin sampai kepada hakikat dan marifat bahkan terpotong pesannya pesan yang belum sampai karena ini adalah ardun din ardun ini adalah jalan dari dari bumi dulu dari bumi naik ke langit. Dari bumi naik ke atas itu api, emosi, nafsu, pikiran, ini sarat, terlekat hati. Ini nafsu karena dari bumi naik ke langit. Sehingga omongan-omongannya melangit. Omongan-omongannya terlalu tinggi. Akhirnya yang dipakai adalah khayalan. Contohnya ketika menggambarkan dajjal, oh, dajjal ini akan turun di sini di Kuwait di sini. Akhirnya ngayal, bukan kenyataan. Oh, dajjal ini makhluk begini, raksasa begitu. Waduh, jadi ngayal ah, ya, ujung-ujungnya. Makanya saya pernah ketika kalau ngomong sama orang begitu, "Bosan, oh, saya mau ke Jepang nanti bulan depan." "Loh, mau ngapain katanya ke Jepang?" Katanya saya, saya mau bantuin Ultraman Taro untuk para monster habis dia aja dibayangin orang-orang nah ini jadi ngayal jadi kayak film kartun Imam Mahdi oh begini ciri-cirinya belum turun wah? Imam Mahdi ulang kelewat, Imam Mahdi bahkan udah meninggal dunia ini masih ngayarin, masih ngarepin bahwa akan turun Imam Mahdi jadi Imam Mahdi yang dibayangkannya itu adalah hayal oh Imam Mahdi begini pakai kuda putih, pakai inilah mimpin pasukan Ujung-ujungnya kalau agama Artur naik ke atas jadi melangit. Jadi terlalu tinggi hayalannya. Ini khayalan tingkat dewa. Akhirnya jadi ngayal surga. Uh, selangkangan lebih beda dari. Ini akhirnya ujung-ujungnya cuma ngayal. Ini yang disebut dari bawah menuju langit. Jadi kalau seandainya mempelajari ilmu dari pikiran Meskipun itu ada katanya dalenya begini, pakai dalenya dong, dalenya begini. Tetap aja dicerna dengan pikiran, jadi ngayal. Dunia. Kisah Dajjal aja jadi ngayal gitu. Bahwa dajar ini makhluk begini, matanya begini, turunan dari ini yang buah begini, begitu. Ya ujung-ujungnya ngayal, jadi gak nga, nga, nga menerima kenyataan. Kiamat ini bumi akan hancur begini, begitu. Lah kok jadi ngayal semua? Padahal Dajjal itu jelas sifat dan karakternya. Kita harus menghindari sifat-sifat dan karakter Dajjal. Gimana karakter Dajjal itu? Yaitu tadi memandang sebelah mata, terus dirinya raksasa menganggap orang lain rendah, menganggap orang lain kecil. Terus surga dan neraka ada di surganya ada tangan kanan, nerakanya ada di tangan kiri. Jadi menganggap surga dan neraka adalah miliknya. Dia berhak begitu saja menjustifikasi orang ini salah, ini sesat. Raka nih, ini surga, ini ahli surga nih, bida dari surga lah. Itu daniel. Jadi dia berhak menjustifikasi orang. Padahal kalau seandainya dari maripat dulu, kebalikannya kalau maripat, orang-orang maripat itu adalah orang, orang yang menghadapi hidup dengan kenyataan. Karena dirinya adalah manusia, jadi dia tidak punya hak. Jadi dia tidak Berani untuk menyampaikan, oh kamu salah, kamu benar, karena dia manusia. Karena dia manusia. Dia memposisikan dirinya sebagai manusia, sehingga ketika menghadapi sesuatu masalah atau apapun, dia tidak punya hak sama sekali untuk menjustifikasi orang lain. Dia tidak punya hak sama sekali untuk menuduh sesat atau kapir kepada orang lain, karena dirinya manusia. Jadi dia tidak memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Nah sedangkan orang-orang yang berada di tingkatan sereat yang dari bawah menuju langit itu gak hayal. Bahkan terlalu tinggi. Bahkan dia yang berhak mengkapirkan orang lain dan lain sebagainya. Menurut siapa? Yang baru katanya juga. Dan ternyata yang diakininya itu juga baru katanya. Katanya begini, alir, begitu. Nah katanya juga itu, alir, begitu. Begini, begini. Ya semuanya juga baru katanya. Bukan kenyataan tapi hayalan nah inilah agama ardun inilah yang disebut dengan din ardun jalan yang dari dari bumi menuju langit itu api api itu kan dari atas dari bawah ke atas naik makanya cepat emosi pemilu aja kalau misalnya wah pilihan saya kalah nih wah saya nggak terima ini licik ini nah itu ngayal ujung-ujung akhirnya nuduh orang berprasangka buruk kan jadi pikiran udah di depan kan Pikirannya udah terus Diliputi oleh imajinasi-imajinasi Berprasangga buruk Itu kan prasangka buruk Berupat, hayalan Itu kan dari sini lah ya Dari pikiran Dari syariat Dari jalurnya pikiran Makanya Agama syariat itu dari syariat Itu kayak api naik ke atas Itu melangit terlalu tinggi hayalannya Hayalan tingkat dewa Saya menyebutnya hayalan tingkat dewa ini terlalu tinggi, nah, akhirnya agama-agama syariat ini yang diawali dari syariat ujung-ujungnya ngayal ujung-ujungnya berprediksi ini, berprediksi ini berpasangka ini membayangkan ini, membayangkan itu tapi dia tidak melihat kenyataan ngayal, menuduh orang lain dan lain sebagainya, inilah yang disebut dengan agama Ardun dari bumi itu agama yang disebut dengan Sarinat, sarinat itu dari bawah naik ke atas. Tapi kalau hakikat maripat dari atas turun ke bawah, sehingga dia mem, lebih membumi, lebih rasional, lebih diterima dalam kenyataan karena memang hakikatan maripat itu adalah kasunyatan, kenyataan hidup, bukan hayalan, kenyataan hidup. Jadi dia membicarakan sesuatu pun berdasarkan kenyataan, berdasarkan pengamalan berdasarkan juga pengalaman jadi bukan tentang khayalan harus begini-begini surga begitu, enggak <tuh> kita yang nyata aja yang nyata benar-benar terjadi, makanya kalau yang benar itu adalah harus dari atas dulu, awal diri ma'rifatullah, awal mengenal diri itu harus mengenal dulu Allah, dan cara untuk mengenal Allah adalah mengenali diri menaropah nafsahu pakot aropah Robah, barang siapa yang mengenali dirinya maka dia akan mengenali Tuhannya, maka dia akan mengenali siapa Allah. Mengenali diri dulu, nyata. Bagaimana caranya bang untuk berserah diri? Katu, yang terpenting ini yang harus diserahkan, ini sujudkan. Ini karena ini sifatnya itu melayang terus, bahaya bagi sholatnya. Wow, oh, ngayal ke mana-mana. Hmm? Berprasangka ini, kalau saninya terus kita dibiarkan. Sementara jiwa kita tertidur, kita dibiarkan pikiran terus yang menguasai diri. Ini kita akan tersiksa selama hidup kita. Akan terus berpasangka buruk sama orang lain. Akan terus berpikir bahwa, licik nih, KPU nih licik. Karena apa? Pikiran. Pikiran yang terus melayang-layang dan berpasangka. Coba kalau kita menggunakan rasa. Gunakan rasa. Kenyataan. Kita hadapi kenyataan menyerahnya itu dengan terasa bukan dengan ini dan simpan pikirannya itu sama ketika seperti sholat berdiri menyerah Allah Wabarakatuh menyerah pikiran itu menyerah kalau, kalau kalau lagi ditodong kan sama orang menyerah begini angkat tangannya menyerah ya kan? menyerah sama Allah Wabarakatuh dijaga hatinya juga menyerah lalu bagaimana menyerah ini gak, jangan di kemana-mana jangan pikirannya di kemana. makanya istilah di Sunda suka dipakai ikat ini ikat itu tujuannya agar pikiran jangan kabur jangan kemana-mana ini simbol simbol dalam Sunda ini simbol simbol bahwa kenapa pakai ikat agar pikiran tidak kemana-mana agar tidak layal agar tidak melangit untuk tetap di bumi jadi pikiran tetap di bumi pikiran tetap dirasakan tubuh merasakan tubuh merasakan nikmatnya rokok kan hidup apa? intinya hidup untuk menikmati, dinikmati disyukuri dan disyukuri pakai apa? pakai rasa, bukan pakai pikiran kalau misalnya kita ngerokok tapi pikiran ngayal kemana-mana enggak enak rokok tapi kalau kita merasakan rokok sambil merasakan di bumi tetap pikirannya jangan kemana-mana jangan ngayal makanya lebih berbahaya terpengaruh oleh pikiran daripada terpengaruh oleh asap rokok lebih berbahaya terpengaruh oleh pikiran daripada terpengaruh oleh asap rokok jadi pikirannya diikat jangan kemana-mana jangan kabur ke sana kemari apalagi jangan sampai ke langit terlalu tinggi hayalannya surga begini surga begitu buruk lah nabi muhammad disuruh miras pakai buruk padahal buruk di situ bukan kendaraan wajah perempuan kuda kayak gini lah itu jadi ngayal dunia -dunia. padahal buruk di sini adalah bibarokatin dengan keberkahan maka cobalah me -e, mengenali Allah dengan mengenali diri agar kita membumi bukan melangit kebalikannya kalau dari syariat itu ujung-ujungnya melangit terlalu tinggi hayalannya akhirnya jadi nuduh orang nuduh ini, nuduh licik, nuduh curang lah sama orang selalu dirinya diliputi oleh kemarahan dan kedengkian, hasut, benci, berprasangka buruk sama orang. Sebetul, sebetulnya neraka tidak menunggu sampai dirinya mati, karena di dunia pun dia sudah diliputi oleh kemarahan dan kedengkian. Sebetulnya neraka tidak menunggu dia harus mati dulu. Di dunia pun dia sudah merasakan panasnya pikirannya, panasnya hatinya. Sehingga tindakannya selalu anarkis. Dan dakwahnya selalu mengajak orang untuk melakukan anarkis pula. Kemarahan, dengki. Akhirnya orang di bawah kepada kemarahan dan kedengkiannya. Nah, lalu siapa yang terbawa? ya Orang-orang bodoh yang percaya. Orang-orang bodoh yang percaya dengan ahli kitab. Ahli kitab kok disini membah. Ahli kitab itu kan diayakan juga ahlil kitab itu lima talbisul hak batil, terbalikannya ya, jadi batil itulah agama Ardun yang percaya kepada kitab itu ujung-ujungnya membalikan antara hak dan batil yang hak jadi batil, yang batil jadi hak terlalu ngayal melangit sedangkan yang disebut dengan maripat dan hakikat adalah pengenalan jati diri dan kenyataan hidup apa yang dirasakan bahkan ketika menyerah kita itu kita harus, awalnya itu harus mengenal dulu bak, batin bak itu batin batin itu ibarat kalau kelapa itu eh, luarnya itu ada hatinya hatinya dibuka terus ada batoknya, batoknya dibuka ketika batoknya dibuka nah di situ ada dagingnya yang putih, itulah batin bak nah kita harus menemukan dulu bak setelah baknya dibuka menyerah dengan rasa kalau ketemu baknya, dibuka baknya Jadilah alif. Mb terbuka jadilah alif. Alif ini adalah air kelapanya yang paling dalam. Nah, ketika alif terpantul antara Allah yang ada di dalam diri dan Allah yang ada di luar diri melebur menjadi satu, hilanglah alif, maka jadilah bismillah. Satu kesatuan antara dirinya dan Allah. Sehingga sifatnya akan ar-rahman dan Al-rohim terhadap yang Sifatnya akan rahman dan rahim Sifatnya akan melas asi Inilah yang disebut Silih wangi Saling memberi wangian Silih asah, silih asih, silih asuh Gemah ripah roh jinawi Gemah ripah repeh rapih Ini akhirnya jadi rapih, jadi rukun Dengan tetangga rukun Dengan siapapun rukun Dengan berbeda agama rukun dengan berbeda keyakinan dan pemikiran pun tak apa pun. Inilah yang disebut bineka, tunggal, ika dan semuanya untuk innalillahi wa innalilahi rojiun. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video dari channel saya ini. Semoga bermanfaat dan jadi hidayah bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.